Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sanawlana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi walah. Wala haula wala billah amma ba'd. Alhamdulillah. Allah pertemukan kita kembali ada di bulan suci Ramadan dalam acara khatmul Quran semoga yang hadir maupun yang tidak hadir tapi cinta dengan khutmul Qur'an Allah berikan panjang umur sehat walafiat dan bisa mensyarkan malam-malam Ramadan dengan khutmul Qur'an dan mudah-mudahan pertemuan kita sekarang ini bukan di Ramadan terakhir bagi kita tapi insya Allah Allah pertemukan di Ramadhan Ramadhan di tahun-tahun berikutnya. Fi khairu afiyah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara kita yang mungkin pernah menghadiri acara khutbahul Quran, tapi Allah tidak takdir pada saat ini untuk menghadiri baik karena mereka berhalangan maupun sudah kembali ke rahmat Allah mudah-mudahan tetap mendapat bagian daripada pahala dan rahmat berkah yang Allah kucurkan pada malam hari ini dan malam-malam Ramadan. Amin Allahumma Masih dalam kisah Nabi Isa dan diceritakan di sini beberapa mukjizat-mukjizat -mu Beberapa keajaiban-keajaiban Yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS Diceritakan Nabi Isa AS Ketika masih kecil Beliau Sering memberikan kabar kepada teman-temannya Apa yang telah Dilakukan oleh keluarganya ada di rumahnya. Eh bapakmu buat ini, beli ini, ibumu buat ini. Di rumahmu ada jajan ini, ada jajan itu. Maka anak tadi itu pulang. Dia nangis kepada orang tuanya untuk dikasih itu mana minta ini, minta itu baju baru, minta sepatu baru misalnya. Minta makanan itu. Orang tuanya ini heran. Ini kok tahu anak-anak ini. Maka orang tuanya tanya, man akhbaraka bihadza? Siapa ngasih kabar? Kok bisa tahu ini baru kok? Ini kita simpen enggak ada yang tahu. Maka mereka menjawab, teman kami Isa Akhirnya Orang-orang tua mereka Melihat Nabi Isa ini Kok semuanya tahu yang ada di dalam rumah Anak-anaknya dilarang kumpul dengan Nabi Isa Eh, jangan kumpul sama Isa Itu tahu semua yang ada di rumah kami Itu sihir itu Itu pintar sihir itu Begitulah Nabi Isa alaihi salam sampai-sampai mereka mengumpulkan anak-anak mereka dalam satu tempat. Dan Nabi Isa cari temannya kok enggak ada teman-temannya ini. Akhirnya Nabi Isa mendatangi tempat yang dikumpulkan teman-temannya dari itu. Maka mereka menjawab, "Enggak ada di sini mereka. Teman-teman kamu enggak ada di sini." Kemudian Nabi Isa alaihi salam menyatakan, "Ada di situ." "Enggak ada." Akhirnya ngetes mereka tadi itu. "Ayo siapa yang ada di dalam sini? Kalau kalau kamu tahu." Maka Nabi Isa sepotong menyatakan babi-babi yang ada di situ, yang ada di situ adalah babi-babi. Wah tuh keliru, tidak ada babi ada di sini. Dibuka di rumahnya ternyata orang yang di dalamnya semua jadi babi. Hah? Maka tersebarlah. Kejadian itu ke seluruh bani Israel akhirnya begitulah bani Israel ternyata bukan menjadi pendukung dan pengikut Nabi Isa malah merencanakan untuk membunuh Nabi Isa. Ini bani Israel dari dulu sama nabinya sendiri ini suka mengganggu. Dalam kitab Ihya, al Imamul Ghazali radhiyallahu anhu juga menceritakan tentang keajaiban yang Allah berikan, mojizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Satu saat Nabi Isa alaihissalam berjalan melewati seseorang butah matanya, belang kulitnya, lumpuh kakinya. Tidak bisa berdaya sama sekali Kemudian Kena penyakit lepra yang parah Sampai Maaf Daging-dagingnya rontok dari tubuhnya Sebagian Tapi ini orang soleh Orang ini tetap menyatakan Alhamdulillah Alladhi aafani mimmabtala bihi Kathiran min khalgih Alhamdulillah, aku memuji dengan pujian yang sempurna kepada Allah yang telah memberikan aku afiat daripada balak-balak yang Allah berikan banyak kepada makhluknya. Nabi Isa heran dengan ucapan ini. Sakit seperti begitu masih menyatakan masih dikasih kelebihan afiat daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Ya hada ayushay innal balak. Arahu masrufan angkah eh bala apa yang enggak ada pada dirimu sakit tubuhmu buta matamu lumpuh kakimu kulitmu juga cacat maka orang tadi ini menyatakan ya ruh allah ana khairum mimman lam yaj'alillahu fi galbihi ma ja'ala fi galbi min ma'rifatih wahai nabi Isa ruh Allah aku merasa dikasih kebahagiaan kenikmatan oleh Allah dalam hatiku mengenal dengan Tuhanku sekalipun badanku sakit tapi aku merasakan nikmat dengan ma'rifahku terhadap Tuhanku daripada orang-orang yang sehat tapi itu Orang sehat mereka tadi itu tidak mengenal dengan Tuhan mereka. Itu balak yang lebih besar. Itu penyakit yang lebih besar daripada yang Allah berikan kepada aku. Hatiku sehat, badanku sakit. Mereka badannya sehat, hatinya sakit. Maka Nabi Isa menyatakan sodaktah. Benar kamu, benar kamu. Maka Nabi Isa menyatakan, mana tangan kamu? Nabi Isa memegang tangannya memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung saat itu mata orang tadi itu dapat melihat kulitnya berubah menjadi bagus dan Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan penyakitnya menjadi sehat walafiat cerita ini menggambarkan kepada kita. Nabi Isa adalah manusia pilihan. Tetapi Nabi Isa tidak bisa melakukan itu semuanya. Illa biiznillah. Kecuali dengan seizin Allah, Dengan gudratullah. Karena itu Nabi Isa melakukan itu adalah semata-mata. Untuk membuktikan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala bukan mengaku dirinya sebagai anak Tuhan atau Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Kedua, tidak ada boleh manusia itu merasa putus asa. Jadilah orang yang orang yang percaya bahwa Allah Maha Bisa. Lihat bagaimana orang tadi itu. Begitu banyak penyakit ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Karena itu, bagi orang yang sehat, jangan lupa terhadap pemberi kesehatan kepada anda. Syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang sakit, jangan menjadi orang yang putus asa. Tetaplah berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, siapapun Allah beri nikmat, walaupun orang yang sakit orang yang sakit itu Allah beri nikmat asal orang tadi itu menjadikan hatinya mengenal Tuhannya Hai kira-kira murid yang paling dicintai sama guru itu murid yang bebas enggak ikut ujian yang main-main terus atau murid yang diperintahkan harus menghafal, harus ujian Murid yang dibebaskan itu justru murid yang kurang, yang tidak diperhatikan. Murid yang dikader, suruh ngapalkan, suruh banyak belajar, yang diuji itulah murid yang masa depannya akan menjadi orang yang hebat. Begitulah di antara hamba Allah ada yang tidak dikasih musibah sama sekali, tapi ada di atas dunia ini dikasih banyak cobaan tapi ternyata yang banyak cobaan ini masa depannya nanti di akhirat saudara dia akan menjadi orang yang bahagia mendapatkan pahala yang besar dan ridha Allah ditempatkan ada di surga Allah bukankah itu satu kenikmatan? karena itu bagi murid yang diperhatikan sama gurunya diperintahkan apalan sama gurunya yang diuji sama gurunya tidak boleh dia marah protes. Guru saya protes. Kenapa orang anak itu bebas saya tidak bebas? Itu berarti murid yang bodoh. Begitulah juga ketika ada seseorang mendapatkan musibah daripada Tuhannya. Jangan protes terhadap Tuhannya. Syukurlah. Karena kamu adalah insya Allah masa depan kamu. Kamu akan menjadi orang yang diri itu ya Allah. Dan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu SWT. Idah, Allahumma abdan ibtala. Jika Allah itu mencintai seorang hambanya, maka Allah akan menguji dia. Diriwayatkan juga bahwa ada seseorang dia belajar sama Nabi Isa. Nabi Isa ini melalang buana, Pak. Enggak punya tempat khusus Nabi Isa itu. Tidurnya di atas bumi. Pakaiannya yang ia pakai. Nabi Isa ini tidak punya tempat khusus, jadi melalang buana Nabi Isa ini. Ada seseorang pengin jadi muridnya, ikut berjalan dengan Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa AS dengan si orang tadi ini di samping di dekat pantai begitu di pantai lagi makan Nabi Isa dengan dia, dikeluarkan oleh Nabi Isa tiga roti bukan di pantai, di samping sungai gitu ya satu roti dikasih Oleh Nabi Isa kepada orang yang ikuti Nabi Isa Yang satu roti dimakan oleh Nabi Isa Setelah Nabi Isa makan roti Ke sungai minum Nabi Isa Berarti rotinya ada berapa? berarti? Tinggal satu ya Datang Nabi Isa dilihat roti tidak ada Yang satu Tanya Nabi Isa Eh, roti yang satu keadaannya gimana nih? Kok enggak ada? Maka orang ini menyatakan, "Enggak tahu, Nabi Isa." "Oh, enggak tahu kamu roti yang ada di sini? Enggak, tadi enggak paham mana. Di mana roti itu?" "Oh, ya udah, ya udah." Berjalan Nabi Isa sampai melalang buana begitu di dari tempat yang jauh merasa lapar. Dilihat ada menjangan dengan dua anaknya Lapar kamu Iya Nabi Isa Anak menjangan kemari Datang anak menjangan Sembelih. Kemudian dibakar itu dan dimakan Gak diburu sama Nabi Isa dipanggil Datang wabi Mujizat Habis dimakan Udah kenyang kamu kenyang benar, benar ayo ayo kumpulkan kumpulkan lagi, itu apa tulang belulangnya kumpulkan tulang belulangnya ayo bangun lagi dengan izin Allah ayo bangun hidup lagi bangun lagi si menjangan tadi ini bangun lagi, lari lagi ke induknya kaget ini orang si yang jadi muridnya Nabi Isa ini Kaget, kenapa? Kaget, iya itu Allah yang menghidupkan. Aku tanya demi Allah Tuhan yang menghidupkan menjangan ini setelah menjadi tulang-belulang. Aku tanya roti tadi itu siapa yang makan? Gak tahu saya, kata, persis mau gak nggak tahu saya kata nanti kata si murid tadi ini oh nggak tahu ya ya nggak apa-apa kemudian berjalan lagi sampai ada di tepi laut ayo dipegang sama debisa tangannya eh jalan-jalan jalan itu di lautan seperti ada di daratan Jadi mau jawa keceh sampai ke tepi yang Seberang sana, kaget ini orang. Sampai ada di seberang Nabi Isa tanya, kenapa? Heran kamu? Iya heran katanya. Ini bukan saya mampu, tapi Allah yang memberjai mentakdir kita tidak tenggelam. Demi Tuhan Allah yang membuat kita bisa berjalan di atas air, saya mau tanya roti itu gimana keadaannya? nggak tahu saya, oh nggak tahu, ya ya ya ya, udah. Akhirnya Nabi Isa ngambil batu tiga, agak gede-gede batunya, tuh dua tiga, kemudian Nabi Isa berdoa batu itu berubah berubah jadi emas, satu milikku, kata Nabi Isa. yang satu milik kamu, kaget dia punya mas. yang satu untuk yang makan roti, baru orang ini berkata, iya sebenarnya saya kata dia. Mas Oh berarti kamu bohong Karena itu kamu Tidak bisa menjadi muridku ya. Berarti kamu lebih Mengedepankan Harta Daripada kamu Untuk mempelajari ilmu PNKP dulu-dulu nih Ini semuanya mas untuk kamu Sudah puas kamu kan Kamu harus pisah daripada aku Terus Udah Memang dasarnya Bukan untuk dia Mencari ilmu yang manfaat Cari dunia Akhirnya Enggak lama Datang dua orang Perampok Preman kasar-kasar Mau dibunuh nih orang Kata orang ini, jangan bunuh saya Ini kan ada tiga Ayo kita bagi tiga Satu saya Satu uh, Untuk dua, ini untuk kamu berdua Gimana? Jangan nanti saya Tidak dapat apa-apa, kata dia Serius Ikhlas, kata orang sekarang Gitu ya Jauh, tapi wara ikhlas Maksa, tapi wara ikhlas Ikhlas kamu Ya gak apa-apa daripada gak sama sekali kata dia Oh ya udah. Ngomong-ngomong kata si Prabowo ini Kita lapar ya Ngomong-ngomong kita Lapar Yang enak Salah satu ayo beli makanan Kita makan puas setelah itu kita pulang Kita kaya semuanya pulang Kamu yang beli makan Aku bos kata yang lebih muda mungkin dari yang lebih tua si prabok. Iya kamu. Oh siap. Apa beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Udah. Poya poya dah Berangkat. Ini menunggu ada di padang pasir sana atau ada di hutan belantar. Akhirnya orang ini. Si perampok sama si Murid tidak jadi ini Murid gagal dari Nabi Isa ini Omong-omongan Ini emas kan tiga katanya. Iya kenapa? Daripada dibagi tiga kan lebih baik Dibagi dua katanya. Maksud kamu? Ya kita sepakat aja dulu Kalau datang kita bunuh Kalau datang yang beli makan itu kita bunuh aja. Tiga emas ini kita bagi dua, kan tambah kaya kita. Oh ya udah. Yang penting jangan sampai tahu. Jangan sampai tahu. Kamu pura-pura ngomong saya dari belakang, walhasil diaturlah strategi. Udah. Yang beli makanan juga mikir waktu itu di tengah kota. Nah iya Kalau tiga-tiganya milikku kan tambah kaya aku. Ada apa? Mau dibagi tiga Saya makan dulu aja di warung sini Nanti Makanan yang saya bawa tak kasih racun Mereka makan mati Akhirnya emas tiga-tiganya milikku pribadi Enak jadinya Semuanya punya rencana jahat ya Habis makan dikasih racun Berangkat Yang dua orang ini siap Datang langsung dibunuh Habis Kita kaya Berarti tiga emas Milik berdua Wah so hebat Tapi lapar Eh, Kita makan Kita nikmati dulu ini Makan, kejang semuanya mati. Enggak ada yang hidup akhirnya tiga tiganya tidak ada yang bisa menikmati itu em, emas. Enggak lama Nabi Isa berserta murid-muridnya jalan menemui tiga orang ini mati dan emasnya tiga tiganya tidak dinikmati oleh orang-orang tadi itu. Maka Nabi Isa menyatakan, "Inilah dunia. Ya inilah dunia. Karena itu hati-hati daripada dunia." Kenapa? Karena dunia itu akan membuat permusuhan. Dunia itu yang akan membuat permusuhan, Saudara. Terjadinya konflik itu karena dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak per, pernah menyatakan, aku tidak takut kamu setelah aku mati menjadi musyrik, wahai umatku. InsyaAllah tetap kuat imatnya, imannya umat Islam. Walakini akhafu antub sata alaikumud dunia. Aku ni khawatir dunia ini yang nantinya akhirnya. Dicurahkan Diberikan kepada kamu Banyak berlimpah Banyak yang kaya-kaya umat islam Akhirnya bersaing Dalam urusan dunia Sebagaimana umat-umat yang dahulu Terjadilah permusuhan Sampai pembunuhan Dan itu Yang terjadi pahamkah anda Kenapa terjadi peperangan ada di timur tengah Karena dunia saudara, Terjadinya konflik Karena dunia Kepentingan orang-orang politik Kepentingan orang-orang bisnis Membuat masalah Masalah sehingga kacau Semuanya ribut Permusuhan, pertempuran, tawuran Itu semuanya karena urusan duniawi Kalau mereka Tadi itu karena urusan ukrawi Insya Allah gak akan terjadi itu Insyaallah nggak akan terjadi itu semuanya. Kedua, tamak itu saudara akhirnya meniadakan hasil nol besar kosong nihil orang kalau tamak nggak akan sukses. Man bago kulovat, kulov orang itu kalau tamak Ente, tidak dapat apa-apa. Junto, -apa. junto. Tamak, rakus mangan, makan, makan, makan, makan. Suisui muntah metu HP. Yor. Atau main ceret metu HP. Tidak bisa. Orang itu ambil seperlunya. Sehat. Dunia juga begitu. ojo tamak. Wo, oh, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Tompok, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk Terus ke apa Habis Nanti habis Tidak bisa merasakan apa-apa nanti dia ya? Hati-hati Dan perlu kamu ketahui Ketika orang tadi itu tidak jujur Ketika orang tadi itu tidak jujur Maka dia akan menjadi penjahat Dan dia akan ketemu dengan orang-orang jahat Loh niki. Orang itu enggak jujur, Pak. Dia akan jadi penjahat. Yang penting saya kaya dengan apapun caranya. Yang penting saya menguasai dengan apapun caranya. Yang penting itu. Dan dia akan ketemu dengan penjahat-penjahat. Hasilnya akhirnya semuanya jadi korban. Semuanya jadi korban. Jadi korban. Karena itu yang selamat itu adalah orang yang dia meninggalkan dunia, membatasi dirinya daripada dun. Fatuha, tuh matuha, liman minha, tahdzar, watallakha, wafita'atil Rahman, shamar. Beruntung dan beruntung orang yang selalu waspada daripada dunia apalagi mentalak dunia dan dia giat semangat dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini benar-benar menggambarkan tentang bahayanya dunia tadi itu, fitnah dunia ini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu azam berkata, "Ad-dunya mal'unah." Dunia ini terkutuk semuanya. Tidak dirahmati oleh Allah dunia ini. Mel'unun manfiah. Semua isi dunia ini tidak dirahmati oleh Allah. Illa kecuali. Nah ini. Kecualinya ini sampai yang cari. Zikrallah. Zikir kepada Allah. Baca Quran. Khutmul Quran. Salawat. Salat berjamaah. Berdikir. Giyamul Lel. Semuanya Illa zikrallah Wa aliman Dan orang yang punya ilmu Yang mengajarkan ilmu Wa aliman Orang yang punya ilmu Yang mengajarkan il Ilmu Wa muta'aliman Dan orang yang Tidak mengerti ilmu Belajar il Ilmu Urusan dunyotu ini mal'un Tidak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Karena itu udalah kalau kamu tadi itu mau jadi orang terkaya di dunia Korun, Louis Kalau kamu itu jadi menjadi orang yang nomor satu di dunia Fir'awn lebih hebat. Dan itu semuanya masuk neraka. Dan kamu selamatkan diri kamu, datio, wong sing dirida Nggusy Allah. Jadilah orang yang sibuk berzikir kepada Allah. Jadilah orang yang sibuk mengajarkan ilmu agama kalau kamu itu punya ilmu. Jadilah orang yang selalu sibuk mencari ilmu-ilmu agama dan mengamalkan itu ilmu ilmu, sehingga kamu menjadi orang yang dididua, oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan insya Allah cerita-cerita ini akan bisa menggugah kita semuanya dan bisa memberikan semangat kita untuk bisa mengendalikan diri daripada rayuan duniawi, daripada fitnah duniawi, dan mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, keluarga kita diselamatkan oleh Allah, amin, Allahumma amin amin, Allahumma amin